<laughs> Kalau menurut saya nih pemerintah Terutama ya dalam hal ini polisi Lalu lintas Keterlaluan menurut saya selama ini Keterlaluan Karena begitu banyak korban、ya. Terutama kebanyakan di jalan itu k a l i a n jadi korban itu pengendara motor Mbak.、Hmm. <cukup> Cuman herannya Dengan produksi kendaraan bermotor yang begini banyak Kemudian pendapatan perkapita penduduk meningkat, tapi ada tapinya nih. Ini, ini meningkatnya juga dibantu oleh kebijakan pemerintah juga, UMR-nya lebih naik dan kemudahan memperoleh kredit kendaraan, terutama motor yang saya sorot ya, itu、eh, apa namanya membuat、si、orang yang belum siap berkendara men men menaiki kendaraan yang bermesin gitu, bukan pakai kakinya gitu,、ya. dengan mesin tangannya muter sedikit ngegas sudah ngebut.、Tuh. Ini gak dibarengnya dengan edukasi Jadi kadang-kadang kayak sopir baja aja mau Belok-mendelok aja nggak Ya mau Kelawan arus sembarangan aja gitu Kelawan arus jalan Maksud saya Polisi l a l u Lintas n gak g kepikir apa melakukan edukasi Terutama misalnya melalui televisi Kerjasama dengan televisi Kemudian、eh, melibatkan juga、eh, Produsen otomotif atau ke kendaraan bermotor tersebut Supaya lebih di Ringan dibantu biayanya dan lain-lain Atau mungkin juga tarif iklannya juga karena layanan masyarakat bisa lebih murah edukasi terus-menerus ini banyak korban yang sebenarnya gak perlu terjadi kadang-kadang agak geblek sekali gitu. saya lihat kadang-kadang n i orang nih hidup di kota, apa di gunung nih gitu. naik i gitu. h n motor dari jauh berlawanan arah, bisa beradu kayak orang siuman jatuh dua-duanya, bangun jalan lagi Iya kan, makasih mbak Ayo, Terima kasih. Bu,、eh. selamat i h s pagi ibu undang-undangnya tuh kurang kurang nyata lagi t u l u bu kapetnya di lapangan gak ada Terus itu kalau motor, kalau misalkan lawan arah, jalanan t e r b o d a n pancet terus. Terus kalau motong jalan nih, Bu, ya. Itu jalanan tuh dia main tabrak aja gitu, Bu. Kita yang bawa mobil aja s a m p ngeri gitu. Kalau misalkan dia kesenggol sedikit, dia jatuh. Nah, sekarang tuh polisi harus perhatikan kalau motor yang lawan arah, yang main nyebrang aja, Ibu tau jalan tuh bagus, Anca itu ada... Perbatasan ada p o h o n itu Itu kan n gak g boleh lewat orang juga n Gak g boleh injek- injek p o h、eh, o n Tapi pohonnya udah habis Motor main tabrak aja ke taman permata indah Waduh itu bahaya itu Coba n i h polisi jangan ujung-ujungnya duit aja Yang bener terapin Helm juga polisi Kadang-kadang polisi sendiri juga bu Main perbohonan dan tabrak Itu aja bu, makasih Oke、okay. Pak Jackie saat pagi Pagi Kalau saya ngeliatnya gini Pemerintah itu pernah mencanangkan hemat energi Waktu itu SD sampai pakai lengan pendek Gapai seperti pengemakaian asing Bisa d i r e g a n lebih murah Tapi dengan kebijakan ini Apa bisa penghematan energi sejalan gitu dengan, dengan apa yang dibilang sama pemerintah Malah memboros energi itu satu Terus kecelakaan itu sebenarnya bukan dari dinyalakan lampu atau enggak Kan awalnya dikatakan bahwa nyalain lampu untuk mengurangi kecelakaan. Kecelakaan itu sebenarnya dari ugal-ugalan para pengendara sepeda motor. Jadi yang harus dibenahi, tadi Bapak yang pertama ngomong betul. Ini-ini orang yang gak siap punya motor, punya motor. Udah, dia h a n t e m aja, enak ngegas, ngebut, hajar, perboden, tabrak terus pokoknya. Nah, itu aja, Bu. Makasih. Oke, a do t h a 私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、a のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、 agar mereka tuh tahu bahwa itu berbahaya ber berlawanan arah ya kan, kalau menyalakan lampu mah, itu. nggak ada pengaruh ya, tetap angka a n g kecelakaan a k lalu lintas meningkat terus kok nggak ada pengaruhnya helm, ya harus kalau n y a menyalakan lampu, tidak ada itu dan yang paling penting adalah mentalnya mental, mental polisinya nah, itu dia, makasih oke,、okay. b a Gus selamat pagi silahkan b a Gus Iya mbak, saya melihat undang-undang ini agak tambal sulam masean Jadi tidak bisa melihat ke depan Ini kan sebenarnya akibat dari、uh, Sistem transportasi masal yang buruk ya Jadi makanya kalau saya sih arahnya kepada pemilihan gubernur DKI ini Ini arahnya ya pokoknya bagaimana Membenahi transportasi masal itu Jadi dari Ujung Bekasi, Depo, Tangerang Itu sebanyak-banyaknya Dimudahkan dan Menjadi enak Naik、e, transportasi Umum masal itu Sehingga、e, sekarang ini Banyak sepeda m o t o r itu kan Hanya karena mereka lebih, lebih nyaman Atau lebih cepat Kalau nyaman sih kurang ya Tapi lebih cepat、e, Tentang keamanan dan lain sebagainya Oleh karena itu kalau hanya Lampunya nyala saja itu tidak menjamin Keamanan sebenarnya Oleh karena itu, ini ke depan Mestinya itu harus ada sinkronisasi Dengan penataan、e, transportasi Umum Jadi kereta api Kalau memang kalau busway agak m e n g a k i b a t k a n m a c e t menurut saya Jangan busway, menurut saya adalah kereta api Yang harus dimasalkan Itu, kalau perlu sampai ke bandara Di sana, bandara Kalau perlu sampai antara stasiun dan sebagainya itu Terima kasih Selamat pagi Pak Osman pagi. Ya. ya menurut saya Redaksi mengangkat COVID ini Bukan cuma sekedar Buat menghemat bolan Ini t e r s i r a t n y a banyak sekali Ini ketidaksanggupan Aparat kita itu menegakkan hukum Itu u d a h menjadi peraturan Tapi coba p e l a k s a n a n y a mana serba, Ini serba kompleks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 バイトマラシパワスマンバイディーサバイディーサバイディーサバイディーサバイディーサバイディーサバイディーサバディーサバイディーサ Saya lihat itu banyak banget itu Polisi-polisi yang pakai motor itu Nggak tahu motor-motor dari mana aja Ya kadang-kadang motornya juga p l a t n y a juga nggak jelas gitu Nah itu nggak pernah nyalain lampu Tapi mereka sendiri nggak pernah pernah tindakan Belum lagi dia masuk jalur busway a n g pakai mobil, nggak pakai seatbelt Polisinya sendiri nggak memberikan k e l a t a n Kepada masyarakat Gimana masyarakat mau ikut Terima kasih Baik, terima kasih Pak Edi Berikutnya Pak Jamal, Selamat pagi s e l a t pagi y e komentarnya Pak Menurut saya ini, kalau menurut saya mengenai lampu, lampu yang ada Menurut saya harus dituju ulang itu undang-undangnya Ya、mm -hmm. Harus dituju ulang Kemudian polisi itu harus menoreksi Kalau menurut saya, pribadi saya, saya gak pernah menyalakan lampu di perjalanan setiap hari itu、mm -hmm. Pemborosan menurut saya k a l a Baik Ya Ya、yeah. Terima kasih Pak Jamal Bapak y a s Gurun, selamat siang Selamat siang Bu Silahkan Bapak、uh, Menurut saya Kalau alasannya p e m b o r o s a n itu Dibanding dengan apa gitu Kalau ini Untuk menyalakan h ini kan diambil dari Penelitian di Jawa Timur Bahwa dengan dinyalakan lampu Angka kecelakaan y Apalagi dengan、uh, Risiko nyawa Itu berkurang secara drastis Jadi kalau misalnya pemborosan itu dibanding dengan nyawa tentu tidak ada harganya itu. Jadi、e, kewajiban untuk menyalakan lampu ini sebetulnya untuk mereduksi, untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, utamanya motor dengan resiko nyawa. Dan ini sangat-sangat、e, mengurangi ya. mengurangi. Jadi kalau kita mungkin ada pembanding seperti data-data angka-angka kecelakaan di k e p o l i s i a n apalagi dengan risiko meninggalnya p e n、uh, g e m p e n g e n d a r a motor itu kita bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya、uh, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat lebih dipengaruhi oleh ketidaktauan h atas informasi-informasi mengenai angka-angka kecelakaan kalau mereka bisa diberikan semacam penerangan bahwa、eh, ini loh, akibat、uh, menyalahkan motor angka kecelakaan lalu lintas dengan risiko meninggal p e n g e n d a r a motor itu lebih sedikit dibandingkan dengan tidak menyalahkan lampu Nah ini mungkin、uh, sosialisasi undang-undang ini yang, yang belum sampai ke masyarakat gitu Bu Tapi mempaatnya saya, saya anggap mempaatnya itu sangat-sangat、uh, berguna ya Untuk mengurangi、uh, angka kematian yang ya. begitu tinggi gitu Bu Baik terima kasih Pak y a n s u g e r a n Bapak Sugeng, selamat siang Selamat siang Mbak ya. ya menurut saya masalah undang-undang Lampu -undang.、oh, itu tentang motor Kita ini k a n d i Indonesia dikenal baga membuat undang-undang bukan untuk d i p a t u h i tapi dilanggar ya kan dan saya lihat efektivitasnya juga gak ada t untuk h u m o n t o r pakir yang aku ya kan kenapa di seluruh dunia itu mengendaki supaya kita hemat energi s l a m p u termasuk energi tapi kenapa kita boros-borosan buruk terima kasih baik, terima kasih Pak Sugeng selamat siang Pak Amir selamat siang i ya, komentar Anda i Ya, saya seberapa sekali, Mbak, kalau khusus masalah nyala lampu untuk k e d a r motor di siang hari.、Eh, Bapak yang pertama tadi sudah begitu lengkap, ya, memberi argumentasi. Di samping itu, Mbak, pengalaman kita sebagai pengendara kendaraan roda empat, itu sangat membantu untuk melihat dari jauh kesehatan ada kendaraan motor. Jadi, otomatis nanti dampaknya akan mengurangi lah kecelakaan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Pamir.